Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh Ya ayuhaladin yang aman, tetqul Allah hqa tuqatih, ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون. Ya ayuhalnas, tetqul Rabbakum الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجال كثير ونساء، وتقل الله الذي تسألوا نبيه والارحام، إن الله كان عليكم رقيبة. Ya ayuhal ladheena amanu attaqo allaha waqulu qawlan sadeeda yuslih lakum amalakum, wa yagfir lakum dhunubakum wa man yuti' allaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah Amma ba'd Ikhwani fi ddin rahimakumullah Padahal sumpatan ini kita akan membahas Hukum-hukum Terkait dengan iddah atau masa iddah Seperti yang kita telah pelajari sebelumnya Kita mempelajari beberapa hukum terkait dengan pernikahan Sampai pada pembahasan perceraian Nah, masa iddah sangat eh, penting kita ketahui Karena ini adalah masa penungguan bagi wanita yang dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya. Disebutkan oleh Al-Syeikh Al-Fauzan, habibah taala, hikmah daripada masa iddah di mana Seorang wanita yang dicerai atau ditinggal mati, dia menjalani masa iddah yang bermacam-macam. Nanti ada perinciannya insyaAllah. Maka masa iddah tersebut yang ditetapkan oleh syariat memiliki hikmah-hikmah yang besar. Beliau menyebutkan dalam kitab Al-Mulakhas al fiqhi Fahiyya istibra'u rahimil mar'ah minal hamil Di'alla yahsula ikhtilatu al-ansab Pertama, hikmahnya adalah Membersihkan rahim seorang wanita Dari kandungan Sehingga tidak terjadi percampuran nasab Misalnya seorang wanita dicerai kalau dia langsung menikah lagi, bisa jadi tercampur nasabnya. Dalam arti mungkin ya dia telah uh, apa menuju kehamilan sudah ada pembuahan menuju kepada kehamilan. Kemudian dicerai oleh suaminya Kemudian dinikahi oleh lelaki lain Dan terjadilah percampuran nasab di situ. Nah eh, Maka dari itu Syariat menetapkan adanya masa iddah Dan bahkan bukan hanya itu Kita telah terangkan juga pada pembahasan sebelumnya hukum-hukum terkait dengan perceraian, kapan cerai yang sunnah sesuai tuntunan Nabi dan kapan cerai yang bid'ah ah yang tidak sesuai tuntunan Nabi. Kita telah lewati pembahasan itu. Jadi di sini dengan masa iddah yang dijalani seorang wanita yang dicerai suaminya atau ditinggal mati suaminya, maka akan jelas Wanita itu posisi Rahimnya bersih Dari uh, Kandungan Atau isi Ada janin di dalam Nah ini pentingnya Masa iddah Setelah selesai iddah Maka dipastikan Bahwa si wanita Bersih dari uh, Kehamilan Ketika itulah Diizinkan oleh syariat untuk Menikah kembali Kemudian Hikmah yang lain Wa kathalika itahatul fursah li zawj Al mutallik li waraji'a Ida nadima Yaitu Memberi kesempatan bagi suami Yang menceraikan Untuk Rujuk Apabila Cerai tersebut Cerai Yang pertama atau kedua Dengan masa iddah Yang cukup Maka suami Mungkin akan Berpikir kembali Mungkin akan ingat Mungkin akan menyesal Sehingga mungkin Dia akan rujuk Kembali ke Istrinya dan menempuh kembali kehidupan bersama istrinya. Jadi ada kesempatan untuk berpikir atau menyesal dan kembali kepada istrinya. Kemudian hikmah berikutnya, wamil hikmah Allah ta'ziim agd nikah, wa annalahu. Yaitu e, Menghargai akad nikah Dan akad nikah itu memiliki Kedudukan yang perlu dihargai Sehingga tidak sembarangan cerai Kemudian sudah Si istri mau nikah lagi terserah Tanpa ada Masa iddah nah, Perlunya masa iddah ini perceraian dari suatu pernikahan yang syar'i, pernikahan yang Allah katakan mitakun walid, perjanjian yang kuat, yang kokoh. Apa akan pudar begitu saja? Seolah-olah tidak ada nilainya, tidak ada harganya. Tidak demikian dalam agama. Akad pernikahan punya kehormatan yang perlu dijaga, perlu dihargai sehingga diberi kesempatan pada masa iddah tersebut untuk mereka semua berpikir dengan baik dengan jernih ya. apakah nanti akan kembali rujuk atau tidak kemudian hikmah yang lain ta'dhimu haqqiz zauj al-muthalliq menghargai hak suami Karena perceraian seperti yang kita ketahui banyak sebab Bisa jadi sebabnya dari pihak istri Walaupun bisa jadi pula sebabnya dari pihak suami Ketika misalnya perceraian itu Karena kesalahan sang istri sehingga suami melontarkan kata-kata cerai Padahal sebetulnya dia kurang menghendaki perceraian tersebut Maka adanya masa iddah ini dalam rangka juga menghormati hak dia Yang selama ini membangun keluarga Selama ini menafkahi Selama ini uh, apa mencukupi dan seterusnya Jadi ini ada unsur Ta'zim hak azawj az Menghargai hak suami Kemudian, wfhia juga cianat hak hamil, loh kah, fima loh kahat muvarah khamilan. Hikmah yang lain, yaitu menjaga hak kandungan. Bila mana wanita yang kita bicarakan adalah Wanita yang ditinggal mati. Suaminya Afwan Wanita yang dicerai Hamil ya Atau ditinggal mati suaminya Jadi Di antara Keadaan masa iddah adalah Ketika Si istri yang ditinggal mati Suami atau dicerai adalah Wanita yang hamil Nah di sini Kita memberikan hak janin tersebut memberikan hak janin tersebut sampai dia terlahirkan ya baru ketika itu diizinkan bagi ibunya untuk menikah kembali Nah, ini beberapa hikmah dari masa iddah yang ditetapkan oleh syariat. Tentunya di sana ada hikmah-hikmah yang lain yang kita terkadang kurang menjangkau nya atau ada juga yang bisa kita uh, jangkau hikmah hikmahnya yang jelas semua syariat Allah subhanahu wa taala penuh dengan hikmah. Ikhwan fi din selanjutnya untuk perincian masa idah masa penungguan bagi wanita-wanita tersebut Yang dimaksud Diterangkan oleh Syaukani rahimahallahu taala Dalam kitab beliau Ad-Durarul Wahiyah Dan syarahnya Ad-Darari Al-Mudiyah Beliau mengatakan Hiya lit-tolaki Minal hamil bil wad'i Kita baca secara global dulu Hiya lit-tolaki Minal hamil bil wad'i Masa iddah bagi Wanita hamil yang dicerai adalah Dengan melahirkan Bila wanita itu wanita yang Masih mengalami haid Dan tidak hamil Maka masa iddahnya adalah Tiga kali haid Masa iddah Tiga kali haid Wanwairi hima bitalah ashur dan untuk selain keduanya, mahkamah sa'idah adalah tiga bulan. Wallil wafati bia'arta tashur wa'ashur. Adapun wanita yang ditinggal mati maka masa iddahnya adalah Empat bulan sepuluh hari Wa in hamilan fabil wad'i Kalau dia wanita yang hamil ditinggal mati juga dengan melahirkan masa iddahnya melahirkan Wala iddatu ala ghairi madkhulatin Dan tidak ada masa iddah bagi wanita yang belum digauli Nah ini secara ringkas Macam-macam iddah Kita akan baca lebih lanjut Keterangan beliau dan Dalil-dalil e, terkait hal ini Yang pertama disebutkan tadi bahwa Masa iddah bagi wanita yang Hamil Ketika dicerai Dalam kondisi hamil Maka Masa iddahnya adalah dengan Melahirkan Kapan dia melahirkan Apakah e, Setelah Sembilan bulan Atau bahkan setelah Seminggu Tergantung ya. Intinya adalah kapan melahirkan Karena Saya jadi kalau dia dicerai di awal-awal masa kehamilan Berarti masa iddahnya mungkin panjang ya, 8 bulan, 9 bulan Melahirkan baru Selesai masa iddah Tapi kalau dia dicerai Dalam kondisi hamil tua Barangkali Sebulan setelahnya sudah Melahirkan Atau bahkan mungkin setengah bulan Atau bahkan kurang Seandainya pun satu hari Maka masa iddahnya sudah selesai Misalnya sekarang dicerai Besok melahirkan Maka habis masa iddah Hal ini terkait Dengan Atau berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala Iaitu pada surat uh, At-Tolak Ayat yang keempat Wa Wa'ulatul ahmali Ajaluhunna Ayyadha'na hamlahunna wa ulatul ahmal dan wanita-wanita yang memiliki kandungan ajaluhunna waktu penungguan mereka atau masa iddah mereka ayyadna hamlahunna yaitu mereka melahirkan kandungan mereka itu masa عدة mereka dengan melahirkan Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al Bukhari dan Muslim Dari hadis Ummu Salamah Anna mar'atan min aslam yuqalu Ummu Subay'ah Ketika itu ada seorang wanita dari Bani Aslam. Beliau bernama Subayah. Khabar tahta isterinya Watuofia, hia, wia, hubla. Dia ditinggal mati suaminya. Ditinggal mati suaminya dalam keadaan dia hamil fa abu sanabil bin ba'kak fa abad an lalu setelah meninggalnya sang suami dia dilamar oleh seorang yang bernama abu as sanabil namun subai'ah menolak maka abu sanabil mengatakan kepada subai'ah wallahi antankihi Hatta ta'atad di akhiral ajalain Demi Allah Kamu tidak boleh menikah Sampai kamu Menjalani masa iddah Yang paling panjang Apa maksudnya Maksudnya di sini Terkait dengan Wanita yang ditinggal mati Kemudian hamil di sini kan apakah mau menunggu 4 bulan 10 hari dengan alasan karena ditinggal mati suaminya atau menunggu sampai melahirkan. Kata Abu Sanabil, kamu tergantung yang paling lama yang mana. Baru kamu boleh menikah. Kemudian berlalu waktu Ternyata 10 hari setelah itu dia melahirkan. Datanglah akhirnya Subayah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan tentang keadaannya. Dia kalau dianggap sebagai wanita yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi tidak hamil, maka 4 bulan 10 hari. Tapi kalau dia melihat dari kehamilan wanita yang hamil kemudian melahirkan dia sudah habis masa iddahnya dengan berlalu 10 hari karena dia telah melahirkan maka Nabi SAW mengatakan ingkihi kamu sudah boleh menikah ya nah ini menunjukkan bahwa e, wanita yang hamil apakah dia bicarai atau dia Ditinggal mati suaminya Maka masa iddahnya adalah dengan Melahirkan ya. Masa iddahnya dengan melahirkan Kemudian Berikutnya Yaitu Eee uh Masa eddah bagi wanita yang sudah haid. Artinya wanita dewasa sudah haid dan masih haid. Karena di sini ada keadaan wanita pertama belum mengalami masa haid, ya kan? Kemudian setelah itu masuk ke fase Wanita dewasa yang sudah haid Nanti sudah usia tua Haid berhenti Tidak lagi haid menopause Nah masing-masing ada Tuntunannya Ada wanita yang haid Sudah dewasa Haid dan masih mengalami haid Maka masa iddahnya adalah Tiga kali haid Masa adalah tiga kali haid Hal ini berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Pada surat Al-Baqarah Ayat 228 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Walmutallakatu Jatarabbasna ya Bi'anfusihinna Thalathata quru' Walmutallakat dan wanita-wanita yang dicerai Ya tarabbasna Mereka menunggu bi Bi'anfusihinna Dengan diri mereka Salasata kuruk Selama tiga Kuruk nah, Kuruk ini artinya Menurut pendapat yang lebih kuat adalah Haid Ada perbedaan pendapat ulama Tentang maana Tiga kuruk Ya, Kof, Rok, Wau, Hamzah, Kuruk. Ini sebagian ulama mengatakan ini masa suci. Ya, bukan masa haid. Tapi pendapat yang lebih kuat ini masa haid. Jadi salah tata kuruk berarti tiga kali masa haid. Jadi misalnya seperti yang kita telah terangkan pada kesempatan sebelumnya bahwa wanita yang dicerai, cerai yang sesuai dengan sunnah adalah apa waktunya adalah di masa suci yang belum digauli ya kalau cerai di masa haid itu cerai yang bid'ah atau cerai di masa suci tapi telah digauli ini juga tidak sesuai dengan Tuntunan Rasulullah Makanya orang mau cerai itu ya Berpikir ya, jangan spontan-spontan Marah langsung cerai, marah langsung cerai Ya kan, itu gak benar Itu Secara adab, akhlak yang gak benar Secara tuntunan syariat Gak benar Kalau seperti itu, bagaimana dia akan Menyesuaikan waktu yang sunnah Kalau marah ketika Istrinya haid Langsung dia cerai, jatuh dalam bid'ah dia Cerai yang beda Atau tadi kita sebutkan Marah kepada istrinya ya, Di masa suci yang telah dia gauli Ini juga Menyelisih tuntunan Nah inilah pentingnya Bahwa seorang Ingin menjatuhkan talak atau cerai itu Berpikir Masa depannya Masa depan dirinya Istrinya, anak-anaknya, rumah tangganya Termasuk berpikir ini Waktu yang diperbolehkan atau tidak Nah kembali kepada masalah kita Jadi waktu yang diperbolehkan Adalah masa suci Yang belum digauli Nah bagaimana menghitung Masa iddah Menghitungnya Berarti nanti Setelah ini Berlalu sekian waktu Jatuh haid Ya kan Haid pertama Kemudian suci Kemudian haid, haid kedua. Kemudian suci, kemudian haid, haid ketiga. Selesai masa haid yang ketiga, sudah. Berarti masa iddah telah habis. Kalau masa iddah telah habis, berarti betul-betul sudah bukan istrinya. Ya, sudah pisah semuanya. Bukan istrinya, bukan mahramnya, tidak ada nafkah, tidak ada kewajiban apa eh, Memberi Tempat tinggal dan seterusnya Kalau masih dalam masa iddah Kemarin kita sempat sebutkan juga Wanita yang dicerai Masih istrinya Masih mahrumnya Masih satu rumah Pergi diantar kemana-mana Masih kewajiban suami nah, Itu selama masa iddah Tapi kalau tadi kita contohkan sudah tiga kali haid tidak ada rujuk, betul-betul sudah pisah. Ya. Disebutkan pula dalam hadis Nabi SAW tentang hal ini, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Nabi mengatakan tentang seorang wanita Ta'tadda an atau Ta'taddu ta bisalasi Hiyab Ta'taddu ta bisalasi Hiyab Hendaknya dia ta'tad ta Menunggu Tiga Kali Haid Ini dikatakan oleh Nabi SAW Kepada seorang wanita Bernama Barirah Seorang wanita bernama Barirah Cerai dengan Suaminya Maka Nabi memerintahkan untuk menunggu atau menjalani masa iddah selama tiga kali haid umirat bariratu an ta'tadda ta bithalati hiyadhin barirah diperintahkan untuk menunggu selama tiga masa haid ya kemudian berikutnya Selain keduanya, tadi kita contohkan pertama apa? Atau kita sebutkan pertama wanita yang hamil, yang kedua wanita yang haid. Nah, selain keduanya, yakni wanita yang tidak hamil dan wanita yang tidak haid. Ini mencakup dua golongan. Pertama, wanita yang belum haid sama sekali. Mungkin dia menikah masih anak-anak ya walaupun secara praktek jarang di masyarakat kita sekarang ya tapi namanya mungkin mungkin saja di zaman dulu biasa bahkan Nabi menikahi Aisyah ketika umur atau ketika masa belum haid ya sekedar akad saja dengan Aisyah radhiyallahu anha Nah sekarang Mungkin saja seorang wanita belum haid menikah kemudian dicerai. Ya, menikah kemudian dicerai. Yang kedua, wanita yang sudah tidak lagi haid. Istilahnya dalam bahasa Arab haizah. Haizah, ya. Haizah ini yang sudah tidak haid 6. Sudah tidak haid atau menupus Untuk mereka ini Masa iddah Dijalani selama Salah satu ashur Selama tiga bulan Ya, Dijalani masa iddah Selama tiga bulan Salah satu ashur Hal ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Talaq ayat yang keempat juga. Wallai ya isna minal mahidhi min nisa'ikum iddartabtum fa'iddatuhunna thalathatu ashur wallai lam yahidna Dan wanita-wanita yang sudah putus dari haid dari istri-istri kalian bila kalian ragu maka masa iddah mereka adalah Tiga bulan walla'i lam yahidna dan juga wanita-wanita yang belum mengalami masa haid jadi ini dua golongan ya wanita yang belum haid dan yang sudah tidak lagi haid Maka masa iddah dijalani selama tiga bulan. Tentu perhitungan bulan di sini dengan bulan qomariyah atau e, hijriyah ya. Dihitung ya, dihitung 29 hari atau 30 hari satu bulannya. 29 atau 30 hari. Nah, Kemudian di sini ada suatu e, masalah yang disebut oleh sebagian ulama rahimahumullah yaitu kalau ada seorang wanita berhenti haidnya sementara dia secara usia belum usia-usia yang Putus dari haid Masih muda Anggap misalnya 30 tahun, 40 tahun Umumnya masih menjalani masa haid Nah, tapi Wanita tersebut Terputus dari haidnya Kalau seperti ini Bagaimana masa iddahnya Apakah dia menunggu haid datang atau mengikuti Wanita yang tidak haid Terjadi perbedaan pendapat ulama Rahimahumullah Sebagian ulama mengatakan Ya tunggu sampai datang haidnya Kemudian Dihitung Sebagaimana Disebutkan yaitu tiga kali Haid Namun pendapat ini lemah Yang lebih kuat Menurut Ash-Shawqani Rahimahullah Bahwa kalau memang sudah putus dari haid Karena penyakit ya Atau karena Kondisi-kondisi tertentu Sebagian orang eh, Mengalami hal seperti itu Maka masa iddahnya Mengikuti yang tidak haid Karena usia Maka dia jalani Selama tiga bulan ya, Masa iddahnya Selama tiga bulan Kemudian berikutnya adalah seorang wanita yang ditinggal mati suaminya. Kapan masa atau berapa lama masa haid masa iddah dia jalani? Bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, masa iddah baginya adalah 4 bulan 10 hari. Empat bulan sepuluh hari Hal ini seperti yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Baqarah ayat 234 Wal ladzina yatawaffawna minkum wa azwaja ya tarabbatsna bi anfusihinna arba'ata Dan wanita-wanita waladzina tawaffawna minkum dan orang-orang yang wafat di antara kalian wa yadharuna azwaja lalu meninggalkan istri orang-orang yang wafat di antara kalian kemudian meninggalkan istri maka yatarabbatsna para istri itu menunggu bi anfusihin 14 asyhurin wa ashra menunggu 4 bulan Sepuluh hari ya Ini masa iddah bagi mereka Empat bulan, sepuluh hari Kemudian Di sini uh, Ada Masalah juga Yang tadi kita sebutkan Maka kita ingatkan lagi Yaitu pada kasus wanita yang ditinggal mati suaminya tapi hamil. Nah, nah ini perlu kita tegaskan lagi, kita ulangi, karena di sini dia antara dua masa iddah Kalau dia mengacu kepada wanita yang ditinggal mati maka empat bulan empat bulan sepuluh hari. Kalau dia mengacu kepada kehamilan maka dia Mengikuti kapan lahirnya. Nah, mana yang dia pakai? Nah, untuk kasus ini maka dia memakai uh, apa masa kelahiran. Seperti kasus yang tadi kita sebutkan, yaitu sahabat wanita yang bernama Subaya Al Aslamiyah, di mana dia di Beritahu oleh Abu Sanabil bahawa dia memakai yang paling lama Tapi oleh Nabi SAW dibantah dan beliau SAW mengizinkan Subayah untuk menikah kembali setelah melahirkan Padahal baru lewat 10 hari dari kematian suaminya Nah jadi wanita yang hamil apakah dia dicerai atau ditinggal mati suami Maka masa iddah Dengan Melahirkan Dan kalau kita melihat kepada Hikmah Yang pertama tadi kita sebutkan Karena dengan melahirkan Maka jelas rahim sudah Bersih Sudah jelas bahwa dia tidak membawa Kandungan Dari suami yang pertama Selanjutnya Asyaukani rahimahullah mengatakan wala iddatah ala ghairi madkhulah wala iddatah ala ghairi madkhulatin dan tida ada ghairi tidak ada iddah bagi ghairi madkhulah tidak ada iddah bagi Istri Yang belum digauli Ya Jadi Kalau ada seorang wanita dinikahi Kemudian belum digauli Dan kemudian dicerai nah. Mungkin saja itu terjadi Ya Belum digauli sudah dicerai Kalau seperti ini Maka tidak ada masa iddah Tidak ada masa iddah Allah Swt menerangkan hal ini pada surat Al Ahzab ayat yang ke 49. Ya pada surat Al Ahzab ayat yang ke 49. Yaitu firman Allah Subhanahu Wataala: Ya yuhaaladin amanu, idanakah tumul mu'minat, thumma talak min qabli antamasu hunna, fimalakum alihihna min adde taatadunha. Wahai orang-orang yang beriman, idanakah tumul mu'minat. Apabila kalian menikahi wanita-wanita beriman, ثم طلقتموهن lalu kalian menceraikan mereka min qabli an sebelum kalian menggauli mereka. فما لكم عليهن من عدة تعتدونها Maka kalian tidak memiliki iddah Kalian tidak memiliki iddah ya. Nah jadi Ini Hukum yang khusus bagi Wanita-wanita yang belum digauli Kemudian dicerai Dan Kalau kita melihat Kepada hikmah-hikmah yang Kita sebutkan di awal Tadi Ini sangat sesuai Dengan hikmah-hikmah tersebut karena kalau dia belum digauli maka jelas rahim masih bersih sehingga tidak akan ada iktilal tun nasab percampuran nasab tidak akan ada maka kalau dia setelah itu langsung menikah lagi diperbolehkan terkecuali di sini <tuh> wanita yang ditinggal mati ya sekalipun belum digauli, ya. Kalau tadi kita bicara yang dicerai, ya. Tapi kalau dia belum digauli, namun bukan dicerai, tapi ditinggal mati. Kalau kata orang e, kita, istilah di sini cerai mati, gitu ya kata orang. Padahal kalau mati ya bukan cerai ya. Nah, Kalau seperti itu Maka tetap dia menunggu Empat bulan sepuluh hari Wanita yang ditinggal mati Sekalipun Belum digauli Dia tetap menunggu selama Empat bulan sepuluh hari Nah ini karena hikmah yang lain Yaitu masa berkabung eh, Atas wafatnya Sang suami Kemudian disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu Iddatul wafati wajibatun bil maut. Ini menerangkan hal tadi di atas. <orer> Iddatul <przypibles> wafat Masa iddah kerana kematian wajibatun. Maka wajib dijalani dengan kematian suami itu. Dakhala awlam yadkhul biha. Apakah sang suami telah menggauli istrinya atau belum? Li'umumil qur'ani was sunnah. Wattifaqin nas. Berdasarkan ayat al Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan hal itu. Keumuman ayat Al-Qur'an dan hadis menyatakan demikian. Walaisal maqsud min iddatu wafat istibra' arrahim. Wala hiya ta'abbudun Dan bukan tujuan daripada iddah karena ditinggal mati adalah untuk membebaskan rahim dari kandungan. Walahiya ta'abudun mahrun Bukan pula ini murni pelaksanaan ibadah Tapi mesti di sana ada Hikmah-hikmah ya, Di antaranya tadi Menghormati hak suami ya, Menghargai suami Dengan Masa berkabung Yang dilakukan oleh Sang istri Sehingga tidak pantas Ya Memang kalau istrinya ditinggal mati karena belum digauli, ya suami wafat, langsung dia sehari berikutnya menikah. Sangat tidak pantas ya kan. Keluarga sedih, orang sedih malah dia menikah. Maka dari itu, sekalipun dia belum digauli, tetap dia wajib menjalani masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Kemudian Terkait dengan wanita yang ditinggal mati Di samping dia menjalani Masa iddah Di samping dia menjalani masa iddah Dia pun Mesti menjalani masa Ihdad Ihdad Ya Iddah dengan ehdad Apa bedanya itu Ya sepertinya itu berbarengan ya Secara pelaksanaan Kalau iddah itu ya tadi masa menunggu Selama waktu yang ditentukan Ehdad Ya yani dia Tidak Berdandan Tidak memakai eh, Apa Hiasan-hiasan dan tidak keluar rumah Kecuali pada kondisi tertentu Selama waktu itu juga Empat bulan, sepuluh hari Disebutkan oleh Ash-Shawqan rahimahullah al mu'taddati lil wafati Tarkut tazayyun Dan Wanita Yang menjalani masa iddah Karena ditinggal wafat Oleh suami ترك التزين dia mesti meninggalkan hias-hiasan wal muqfil bait dan tetap tinggal di rumah allazi kanat yang sebelumnya dia tinggal di rumah tersebut ya. nah ini yang kemudian disebut dengan masa iddah tadi disebut dengan masa iddah Nah, masa iddah memiliki hukum-hukum yang perlu kita ketahui bagi wanita tersebut. Yaitu uh, disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullah, semoga Allah menjaga beliau anahu yajibu an ta'addad al-mutawaffana fil manzil alladhi matat zawjaha wa hiya wajib menunggu masa iddah di rumah tersebut yang dia di sana ketika sang suami wafat yakni di rumahnya fala yajuzu Anta an tatahawwal anhu illa li'udrin sehingga dia tidak boleh berpindah darinya kecuali kalau ada alasan yang syar'i i. karena Nabi SAW bersabda umkuti fi baitiki kepada seorang wanita sahabat beliau katakan umkuti fi baitiki tetaplah kamu di rumahmu wa fil dalam lafaz yang lain i'taddi di rumah yang datang kepadamu berita kematian suamimu dan masa iddah itu di rumah yang datang kepadamu berita kematian suamimu dan kamu saat itu berada di sana. Nah, ini masa ihdah Kemudian berikutnya kata Syih Al Fauzan, fa inni turad ila tahawul ila baiti ghairihi. Kalau dia terpaksa pindah bagaimana? Karena mungkin ya ada hal-hal tertentu. Kata beliau, fa in khafat ala nafsiha kalau dia khawatir terhadap dirinya. Artinya dia di suatu tempat atau suatu rumah yang tidak aman baginya. Tidak aman dari gangguan-gangguan. Atau rumah itu adalah rumah kontrakan yang dia mesti pergi meninggalkannya. Maka dalam keadaan seperti ini ya, dia boleh berpindah dari rumah tersebut ke tempat yang lain. Kemudian hukum yang lain terkait dengan wanita yang menjalani masa ihdad yaitu dia eh, tidak boleh keluar dari rumah tersebut illa lihajat ya eh, apa namanya? Wajuzul Mautdda min wafat Zawj al kharuj min al bait bi hajatya fi al nahar. Eh, jadi dia tidak boleh kecuali di siang hari keluar untuk keperluannya. La fil lail tidak di malam hari. Boleh keluar di siang hari untuk keperluan-keperluan. Dan ini bukan untuk keperluan yang sia-sia atau sekedar main-main ya tapi memang suatu hal yang penting anggap misalnya dia ingin membeli sesuatu kepentingan kehidupan kesehariannya nah di siang hari boleh keluar rumah malam hari jangan kemudian berikutnya Dia dilarang untuk memakai hias-hiasan ya, Hias-hiasan yang itu mungkin uh, berupa hal yang bermacam-macam Jadi hias-hiasan berupa memang perhiasan yang biasa dipakai Kalung, gelang, anting-anting dan seterusnya Untuk menghiasi dirinya atau juga hiasan itu di pakaiannya Artinya pakaian yang uh, Memang Dengannya dia tampil berhias dengan pakaian itu Tampak tidak seperti biasanya Dengan pakaian tersebut Ini pun dia tinggalkan Atau misalnya memakai celak ya. Wawangian Ini semuanya adalah bentuk Atta zayyun hias, Hiasan Ini semua Jangan dilakukan Ini semua jangan dilakukan Disebutkan oleh Ibn Al-Qaim Tentang Hal ini bahawa Hadha min tamami mahasini Hadhi syariah Wa hikmatihah wa riayatihah Diman salih Ini termasuk Dari kesempurnaan Kebaikan syariat Islam Dan hikmah-hikmah Mulia dari syariat Islam Fa'inal ihdad alal mayyit min ta'zimi Musibatil maut Karena masa ihdad Atas kematian suami Ini dalam rangka untuk Uh, menilai besarnya Musibah kematian Sang suami Kemudian Al-Sheikh Al-Fawzan Menyebutkan Wa leysa lil-ihdad ribasun khas untuk menjalani masa ehdad ini juga Tidak ada pakaian tertentu Artinya masa berkabung dalam Islam tidak ada pakaian tertentu Ya, Cuma tadi bagi wanita tadi jangan berhias Tapi tidak ada pakaian tertentu Sebagian orang mungkin Meyakini ada jenis-jenis pakaian tertentu Pakai hitam-hitam terus Ya Atau yang sejenisnya Tidak ada dalam Islam yang seperti itu Pakai pakaian biasa yang penting tidak mengandung Hias-hiasan ya, Itu bagi wanita yang menjalani Masa ehdad Dan masa e, Berkabung seperti ini Atas Suatu musibah kematian Dibolehkan dalam Islam dengan aturannya yaitu Bahwa Ketika meninggal Selain suami Seorang boleh Berkabung Merasakan kesedihan Dan uh, Mungkin tidak beraktivitas Dan lain-lain karena kesedihan Menangis Paling banyak tiga hari Paling banyak tiga hari Kecuali kepada suami Maka empat bulan sepuluh hari Dan hal seperti ini Telah berlangsung Sejak zaman jahiliyah Tapi di zaman jahiliyah Berlangsung dalam Keadaan yang sangat buruk Nanti kita akan sebutkan eh, Sebagian hadis Nabi SAW Yang menceritakan Bagaimana di masa jahiliyah Sebelum itu terkait dengan ihdad ini Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Al Bukhari dan Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam قال bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda la yahillu li muslimah tu'minu billahi wal yaumal akhir tidak halal bagi seorang wanita Muslimah yang beriman kepada Allah dan hari akhir antuhidah fukusalatati ayam untuk menjalani masa ihdad lebih dari tiga hari, tiga malam atau tiga hari illa ala zaujihah kecuali kepada suaminya harba'at ashfurin wa ashra' yaitu empat bulan sepuluh hari. Ya, Jadi Itu yang dibolehkan oleh Rasulullah Kalau untuk orang lain Tiga hari saja Dan pernah Nabi SAW e, Mengatakan kepada keluarga Ja'far bin Abi Talib Setelah wafatnya Ja'far bin Abi Talib Keluarga tersebut sangat sedih Karena ini kepala keluarga Ya, sang bapak wafat Alhamdulillah Sebagai syahid Namun Beliau meninggalkan anak-anak kecil Sehingga anak-anak itu sangat sedih Maka Nabi membiarkan mereka uh, Selama tiga hari Setelah itu kata Nabi Setelah tiga hari ini Jangan ada lagi yang menangisi Ja'far Sudah tidak boleh lagi menangis Ya di dalam hadis yang lain disebutkan dari hadis Ummu Salam juga An Namraatan Tufiyaz Zaujuha bahwa seorang wanita ditinggal mati suaminya kemudian wanita tersebut uh, apa Yani mengalami sesuatu di matanya Datanglah Mereka kepada Rasulullah SAW Meminta izin untuk memakai celak ya Mungkin ada Sesuatu di matanya Sakit mungkin Sehingga mungkin ingin Dipakai celak Nabi mengatakan tahil. Tetap tidak boleh Kemudian Nabi mengingatkan Dulu Di zaman jahiliyah Orang-orang yang mengalami masa berkabung di masa itu dalam kondisi yang sangat-sangat menyedihkan, ya. yaitu dia mesti tinggal di rumah yang paling buruk, kemudian terus tinggal di situ selama satu tahun. Jadi dalam kondisi yang sangat-sangat memprihatinkan Tidak berhias, tidak mandi, tidak apa-apa Sudah di rumah yang paling buruk, di dalam terus Selama satu tahun ya. Maka Islam menghapus hukum tersebut Islam menentang hukum tersebut dalam Islam Kemudian diberi waktu 4 bulan 10 hari Itu pun dengan banyak keringanan Yang dilarang hanya tazayyun Berhias dan keluar rumah Itu pun terkecuali Kalau ada keperluan Maka dari itu sudah banyak Diberi keringanan Tidak boleh Hal-hal uh, tertentu saja Tidak seperti di masa jahiliyah, Yang mereka masa menunggunya Sampai satu tahun Dan dalam kondisi yang sangat buruk Kemudian juga eh, ada hal-hal yang lain yang terkait dengan masa iddah yaitu melamar wanita yang ditinggal mati Disebutkan bahwa selama masa iddah selama masa iddah wanita yang ditinggal mati tidak boleh Seseorang secara terang-terangan Melamarnya Tidak boleh Tidak boleh melamar wanita itu Dengan terang-terangan Setelah ditinggal mati suaminya Namun diperbolehkan Menggunakan kata-kata Sindiran Kalau melamar betul-betul tidak boleh Kalau menggunakan kata-kata sindiran Yang terpahami nanti dia akan melamar maka diperbolehkan misalnya dia mengatakan e, orang seperti kamu insyaallah nanti akan ada yang menikahinya misalnya seperti itu nah itu kata-kata singgiran tidak terang-terangan itu diperbolehkan seperti yang Allah subhanahu wa taala sebutkan pada surat al-baqarah ayat 235 walajunaha Alaikum fima arwattum bihi min khitbatin nisa dan tidak ada dosa atas kalian pada sindiran yang kalian lakukan yakni kepada wanita yang ditinggal mati itu min khitbatin nisa yakni sindiran untuk melamar bukan terus terang melamar Nah kurang lebih itu beberapa hal Yang terkait dengan hukum-hukum uh, Iddah dan Ihdad Allah alam Sementara kita Cepat dulu Pertanyaan Apakah yang dimaksud Tidak boleh berhias Dikala masa iddah Apakah berarti diperbolehkan Berdandan berhias Serta melakukan hal yang dilarang Selama masa iddah ketika masa iddah selesai Ini Berhias Dan Sejenisnya terkait dengan Ehdad Ya bukan Iddah Ehdad itu untuk wanita yang ditinggal mati ya, Jangan salah paham ya Hukum ehdad Itu untuk wanita yang ditinggal mati Dia lakukan selama 4 bulan 10 hari Dia lakukan Selama 4 bulan 10 hari Tidak boleh berhias Tidak memakai minyak wangi Tidak bercelak Tidak memakai mungkin oh, hinna, ya, Tidak memakai Pakaian yang berhias Ya Itu wanita yang ditinggal mati Kalau wanita yang dicerai Dan dalam masa iddah Cerai pertama atau cerai kedua Boleh berhias Di rumahnya boleh berhias Sebaik-baiknya Boleh Biar suami rujuk Ya Ada seorang istri yang ditinggal suaminya. Ya, ini suami meninggal. Ditinggal suami. Wanita itu tidak mau menikah lagi. Karena ingin menjadi istrinya di surga. Setia. Ini. Tetapi dia takut kalau tidak menikah lagi akan ada fitnah syahwat Yang ditanyakan lebih baik menikah atau tidak Kalau seperti yang ditanyakan maka lebih baik menikah lagi Lebih baik dia menikah lagi Kenapa? Ya kita lihat wanita-wanita para sahabat radhiyallahu anhunna Ya kan? Mereka adalah istri para sahabat Dan mereka setelah ditinggal Mati oleh sang suami Dia menikah lagi Umumnya seperti itu Ada sebagian yang tidak Tapi dari kisah-kisah kebanyakan mereka menikah lagi Apa sebabnya? Mungkin ini diantar sebabnya Karena ujian cukup berat ujian dalam hal ini cukup berat. Banyak uh, hal yakni keberadaan suami sangat membantu dari berbagai sisi. Jadi kalau pertanyaannya sebagaimana yang ditanyakan di sini, maka lebih baik dia menikah lagi. <tuh> Bolehkah seorang wanita berziarah kubur? Untuk mendoakan suaminya yang meninggal Diperbolehkan Asal tidak sering-sering Yang dilarang oleh Nabi SAW adalah wanita yang Sering-sering ziarah kubur La'anallahu Zawaratil kubur Allah mal'anat al wanita-wanita Yang sering ziarah kubur Kalau sesekali Diperbolehkan Dan Aisyah radhiyallahu anha Pernah bertanya kepada Rasulullah Ya Rasulullah Bagaimana kalau ya apa berziarah kubur apa doanya kemudian Nabi mengajari doanya pertanyaan dari seorang wanita yaitu Aisyah radhiallahu anha menunjukkan bahwa dibolehkan seorang wanita berziarah kubur tanya berikutnya wajibkah seorang istri mengembalikan Mahar Atau mas kawin Kepada suami Saat istri sudah minta Kulut Kalau kulut Ya memang Istri mesti mengembalikan maharnya Seperti yang kita terangkan Bahwa Dulu uh, Nabi mengatakan Kepada sahabat tersebut Yang istrinya Atarudina alaihi kepada wanita itu ya atau alaihi hadir apakah kamu mau mengembalikan kebun yang dulu menjadi mahar ketika dia menikahi kamu nah, wanita itu menyatakan siap nah, jadi dalam proses hulud wanita yang ingin minta dilepaskan dari ikatan pernikahan maka wanita itu mesti mengembalikan mas apa namanya mahar. Namun itu semuanya harus dilakukan secara apa namanya ke pihak-pihak resmi ya ke pihak-pihak resmi ke KUA kalau di tempat kita ya supaya tidak ada permainan-permainan karena mungkin kalau suami tiba-tiba minta dikembalikan istri khulu kembalikan tidak ada orang yang tahu ya lewat seminggu, 10 hari, 15 hari sudah mau kembali lagi diam-diam juga. Apa ini? Seperti ini. Mempermainkan hukum. Ya, seperti orang yang mudah mencerai, mudah Rujuk juga Entah cerainya mungkin sudah seberapa kali Nah ini gak benar Seperti ini Jadi ada proses Apakah bila suami Menjatuhkan talak satu Lalu enggan untuk rujuk Apakah langsung jatuh talak dua Tidak Tapi si wanita tersebut Menjalani masa iddah Seperti yang tadi kita sebutkan Sang suami Mencerai dengan cerai pertama Ya Di masa suci yang belum digauli Kemudian berjalan waktu Haid yang pertama ya Setelah itu Kemudian suci, kemudian haid yang kedua Kemudian suci, kemudian haid yang ketiga Suami tetap belum rujuk Selesai dari haid yang ketiga, sudah putus Begitu ya Sudah putus, sudah bukan istri lagi Tidak perlu cerai kedua Kalau suami gak mau rujuk, gak perlu cerai kedua, sudah Cerai pertama dan biarkan gak usah rujuk Bagaimana ketika kita diminta jadi perantara Untuk menjodohkan Ikhwan Supaya nikah dengan akhwat Khawatir salah langkah Menjadi penyebab perceraian Ya kalau khawatir takut Ya ya tidak usah Kenapa repot Biar yang lain ya. Karena ini termasuk yang yang muskilah, yang rawan ya. yaitu kalau cocok dia tidak dapat apa-apa kalau tidak cocok dia yang disalahkan mak jomblang itu seperti itu ya. itu kalau khawatir, kalau dia orangnya baik, jujur pihak calon suami baik jujur, pihak calon istri juga seperti itu semuanya orang-orang baik dia perlu dibantu ya kalau memang dia mampu dengan cara-cara yang syar'i. Wa ta'awanu 'alal birri Tapi kalau ada kekhawatiran-kekhawatiran cari selamatnya lebih bagus ya. Allahu a'lamu shawab. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaika.